Nabi Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sanin limiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya ibu ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan sesi yang kedua membahas fikih wanita. Membahas fikih wanita. Kemarin bahasan terakhir apa ibu-ibu? Berhias Berhias dalam apa kemarin terakhir? Beberapa keadaan tidak boleh memakai minyak wangi Berarti membahas berhias dengan minyak wangi Boleh enggak ibu-ibu pakai minyak wangi? Boleh Boleh. Namun di mana? Di hey. Ingat ibu-ibu sekalian Ya yang hadir malam hari ini Ini penjelasan hukum Teknisnya seperti ini Ya namun Karena prosedur-prosedur tertentu Kadang menyalahi teknis Urusannya masing-masing jika menyalahi tek Teknis Ini teknisnya seperti ini diberitahu Oh ini jalannya kayak gini Kayak aturan-aturan sama seperti itu Diberikan aturan e, Di sekolah gak boleh gini-gini gini Sudah diberikan aturan ada yang langgar gak? Ya itu kayak gitu, ini sudah diberikan seperti ini Monggo, kalau mampu dijalankan Ya dijalankan Yang penting sudah punya ilmu dahulu Maka kalau disebutkan tadi Oh ini berapa keadaan beriasnya seperti ini Oh cara berias untuk suami seperti ini Kemarin kalau pakai minyak wangi Kalau pada perempuan itu di badan ataukah di wajah? Hah, di badan apakah di wajah? Hmm, Mbak Mursiati apa? Di wajah apa di badan? Di wajah. Apa dalilnya? Karena Nabi sifatnya kena laki-laki. Nabi itu jenggotnya itu kena wangi-wangian dari Aisyah. Maka tidak mungkin di badan, itu cuma ada di di wajah. Nah, ini aturannya seperti itu. Jadi monggo dilaksanakan seperti di sini. Walaupun ini mungkin dianggap, wah ini kok berat sekali aturannya. Ya peraturan sekolahnya kok kayak begini, ya, ya memang ya kayak gini. Dijelaskan apa adanya ajaran Islam yang murnia ya seperti ini. Dijelaskan apa adanya. Kalau mau dijalankan itu lebih selamat, ya. Maka monggo nanti bisa ditimbang-timbang tadi untuk aturan-aturan yang ada. Teknisnya seperti itu. Ya di lapangan ya nggak tahu, ya. Tapi sekarang yang berikutnya kita bahas kemarin berhias dalam hal minyak wangi sekarang berhias yang berikutnya lagi judul berhias dengan celak celak itu gimana celak itu punya di rumah nggak punya nah dicatat aja biar tahu sedikit lah nah coba dibuka bukunya dulu itu di halaman berapa dibacakan dulu memakai celak untuk berhias bagi suaminya. boleh juga bercelak untuk pengobatan apabila sakit pada matanya. baik, Berarti celak ini dipakai pada apa? Mata. Bukan di matanya. Bukan di bola matanya. Ya di luarnya. Biasanya di mana ibu memakai celak itu coba? Di sini kan? Di mana? di sini sama di sini sini kan bukan di matanya kan bukan di mata nah terus dibaca hadisnya di bawahnya nari Nabi saw bersabda tapi Nabi saw bersabda pakailah pakaian kalian yang berwarna putih karena itu termasuk salah satu pakaian terbaik kalian Keparamilah orang-orang yang sudah mati di antara kalian dengan kain putih juga. Sesungguhnya sebaik-baik celak kalian adalah Ismit yang, yang menjadikan pandangan mata menjadi jelas dan menumbuhkan rambut. Tanya. Terus di bawahnya lagi. Perbuatan yang sedang berkabung tidak. Wanita yang sedang berkabung, artinya ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari, itu namanya masa berkabung, ya, bukan berkabung karena bendera cuma setengah tiang. Bukan, ini suaminya meninggal, suaminya meninggal, dia berkabung empat bulan sepuluh hari, empat bulan sepuluh hari, enggak boleh dia itu uh, berhias diri di antaranya ini, terus. Yeah. tidak boleh menggunakan wadah celak yang terbuat dari emas atau perak. Jadi ada wadah, gitu. Misalnya di sini tempat celaknya ya. Nah, kalau pakai misalnya gelas di sini dimasukin celak di situ nggak masalah. Gelas kan bahannya dari kaca, gitu. Namun nggak boleh pakai wadahnya saking emas. Jadi wadahnya emas, ini untuk taruh celak, nggak boleh. Sama juga toko perak di kota gede, terus taruh. Celak di situ juga enggak boleh, cuma sekedar wadah saja tidak boleh. Terus telah dikemukakan pada bab wajah bahawa tidak diperkenankan memakai wadah yang terbuat dari emas atau perak, karena dalam tindakan ini terkandung sikap berlebih-lebihan, kesombongan dan menyakitkan hati orang-orang miskin serta Taib. yang semisal dengan itu. Taib. Jadi di sini ya tidak boleh menggunakan wadah tadi karena wadah masak cuma taruh celak saja pakai emas coba taruh celak saja pakai wadah perak ini kan menunjukkan kesembungan nanti kan orang datang ke rumahnya lihat wah masya allah taruh celak saja nganggo emas apalagi yang lain coba emasnya itu berapa banyak ya apalagi taruh di depan Kamar depan, di depan ruang tamu lagi Taruh pas orang-orang bertamu lihat Masya Allah celaknya ditaruh di wadah emas ya, Ini menunjukkan kesombongan Dan kalau orang-orang miskin lihat juga Nanti hatinya jadi hancur Waduh kok kayak gini sekali Sembong Mbok itu disedakohkan saja Nah sekarang dicatat Berhias diri Berhias dengan celak Wanita dianjurkan menggunakan celak untuk berhias di hadapan suami. Juga boleh untuk tujuan berobat. Jadi misalnya karena berobat disuruh pakai celak di sini, ya. Dokter katakan obatnya itu pakai celak misalnya atau pakar pengobatan alternatif suruh pakai celak, ya maka kita pakai celak ketika itu tidak masalah. Kemudian ada dua keadaan Ada dua keadaan yang dilarang Untuk masalah celak Yang pertama Tidak boleh saat berduka Dalam kurung ihdad Ihdad I-H-D-A-D Ihdad Beda dengan iddah kalau masa iddah, masa menunggu. Itu kalau orang itu dicerai, wanita itu dicerai, masa menunggunya nanti tiga kali haid. Atau menurut sebagian ulama tiga kali suci. Atau kalau sudah sepul, diceraikan, maka masa menunggunya tiga bulan. Atau dia monopaus, itu tiga bulan tadi. Atau belum mengalami haid, maka dia nanti menunggunya juga tiga bulan. Nah untuk orang yang ditinggal mati Wanita yang ditinggal mati suaminya Iddahnya juga ada Yaitu ihdad. di sini dikenal dengan ihdad Yaitu 4 bulan 10 hari Nah Coba tadi diulang Yang keadaan yang pertama Tidak boleh Saat berduka Dalam kurung ihdad Menggunakan celak mata Tidak boleh dalam masa Berkabung atau berduka tadi Berduka dalam kurung ihdat Menggunakan celak mata Karena saat itu wanita tidak boleh berias diri Kenapa tidak boleh berias diri? Karena masa itu masa berkabung Masa berduka Masa berduka dia harus ingat suaminya dulu Coba kalau misalnya pas lagi Sepuluh hari ditinggal mati langsung nikah lagi Coba gimana perasaannya Orang-orang nilai gimana? Ini lagi tinggal mati suami loh. Kemudian nikah lagi setelah 10 hari waktu meninggal. Orang-orang nilai bagaimana? Hah? Wanita ini punya perasaan enggak pada suaminya? Ini enggak punya perasaan. Wah ini wanita apaan seperti ini? Baru ditinggal mati 10 hari, wujud nikah lagi coba. Orang-orang ya. nilai ini sudah enggak punya perasaan. Maka untuk jaga perasaan pada suaminya dahulu. Maka dia menunggu tadi 4 bulan 10 hari. Dan Nabi saw itu katakan masa berkabung tadi kalau selain untuk suami, selain suami itu tiga hari. Maka masa takziah itu tiga h, tiga hari takziah itu tiga hari. Nah kecuali untuk suami bisa empat bulan sepuluh hari, empat bulan sepuluh hari tadi tidak boleh keluar rumah, tidak boleh untuk berhias diri, tidak boleh dilamar. Ya, jadi yang lamar itu tidak boleh sama sekali lamar nggak boleh ya apalagi dengan kata-kata tegas nggak boleh nanti tunggu masa idainya selesai baru boleh untuk di lamar kita bukan bahas nikahnya namun lamar saja tidak boleh ya lamar saja tidak boleh kemudian keadaan yang kedua yang tidak boleh adalah masalah celak tidak boleh menggunakan wadah emas dan perak untuk menaruh celak ya jadi tidak boleh menggunakan menggunakan wadah-wadah tadi. Sama juga ini bukan hanya wadah celak. Wadah air tidak boleh. Wadah minum tidak boleh. Wadah untuk nuang teh tidak boleh. Misalnya layani tamu, dia kasih gelas kecil saja dari emas perak. Tidak boleh sama sekali. Itu menunjukkan kesembungan. Sama seperti kita bahas celak tadi. Nah Yang berikutnya, yang kelima itu apa di situ? Berias diri dengan? Men, menyemir dan mencelup warna. Mencelup warna. Mencelup warna. warna. Jadi di sini maksudnya tentang masalah menyemir rambut boleh atau tidak nanti dibahas pertemuan berikut. Ya boleh menyemir rambut atau enggak dibahas di pertemuan berikut. Nge ini kemauan kita tutup kita tutup kalian doa ke pertemuan majelis semoga. Subhanallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saksikanlah video-video lainnya Di channel Darussolin TV Dan jangan lupa subscribe Channel Darussolin TV